Tentu ada Republik Tenggo, ada Ramayana, juga ada Mike Bro s o t i n g Siapa dia kalau bukan? Nadine Sentoso masih bersama y u p a l a p a Bersi dulu tepuk tangan sama Tonda! Tonda!